Para ulama al-fudala, para al asatizah al-kiramah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tak lupa para sesepuh pinisepuh dan juga takmir masjid Al-Husnul Encol. Bapak al Jati yang dirahmati oleh Allah para tokoh masyarakat yang hadir dan juga sekaligus para remaja yang bergabung di dalam majlis yang penuh berkah ini mudah-mudahan seluruh kehidupan kita mendapatkan keriduan dari Allah SWT dan mudah-mudahan duduk kita di tempat ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmat oleh Allah Sejenak tadi kita melihatkan pembacaan Al-Quran Dengan terjemahannya Yaitu surat Al-Mudadzir Yang dimulai dari ayat 21 Dari ayat 20. Sampai Ayat 31 Ini Ayat-ayat ini adalah Sebuah rangkaian dari hikayat Yang mana Pada pertemuan sebelumnya Itu juga sudah Dibahas sejenak Tentang Ayat-ayat ini Surat al baqarah pada Ayat ini Sebenarnya Merangkan tentang Salah seorang musuh Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Musuh Nabi yang bernama Al-Walid Bin Al-Muhiro Atau mungkin kampungnya Walid bin Muhiro Lalu bahasa indonesia dikatakan Walid bin Muhiro Jadi Kisah tentang al Walid bin Muhiro Kejadiannya itu diabadikan Di dalam Al-Quran Maksudnya apa? Ini Walid bin Muhiro Adalah orang yang ingkar pada Kenabian Nabi Muhammad S.A.W Maka orang-orang Siapa saja figur-figur Oleh zaman Nabi Ada sampai telah di kiamat yang ingkar terhadap Nabi Muhammad juga mendapatkan ancaman yang sama dengan Walid bin Buhirullah. Kita sebenarnya nama Walid itu tidak asing bagi umat Islam. Khususnya umat Islam atau mereka yang senang mempelajari sejarah Islam. Kita pernah dengar seorang panglima besar. Panglima yang sangat kuat, panglima yang sangat luar biasa, namanya Sahabat atau Sayyidina Khalid bin Walid. Nada dengar ya, Khalid bin Walid. Itu adalah seorang pasukan, maaf seorang komando peran yang ditunjuk dan diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khalid bin Walid. Mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa Beliau tidak pernah memimpin perang kecuali menang Jadi musuh-musuh Islam itu kalau yang memimpin perang itu Khalid bin Walid Takut mereka Karena rasa takutnya itu Maka rata-rata musuh-musuh tersebut takluk Di bawah tentara yang dipimpin oleh Syedina Khalid bin Walid Nah Si anak mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di dalam Islam bahkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-Walid bapaknya itu justru musuh Islam. Ini nih aneh ya. Si bapak musuh Islam, si anak pembela Islam. Si bapak musuh Islam bahkan Permusuhan terhadap Islam pun dibukukan atau dicatat di dalam Al-Quran, dalam kisah. Yang tadi sebenarnya diterangkan di dalam terjemahan Departemen Agama yang dibaca tadi. Tadi ada, apa namanya ada, diancam pada neraka sakor. Apa neraka sakor itu? Nah, yang diancam siapa ini? Yang diancam dalam kisah ini adalah Walid bin Uhiro, bapaknya. Atau ayahnya dari Sayyidina Khalid bin Sayyidina Khalid bin Walid Ayahnya atau bapaknya Dari Sayyidina Khalid bin Walid Sedangkan Sayyidina Khalid bin Walid Itu mempunyai Keistimewaan juga Beliau ini sangat percaya Terhadap barokah Dari Nabi Muhammad Suatu saat Sayyidina Khalid bin Walid Itu mendapatkan Rambut Dari Rambutnya Rasulullah s.a.w Dulu Rasulullah Itu kalau potong rambut Kemudian rambutnya ini dibagi Dan dibuat rebutan oleh para sahabat. Dan rambutnya Rasulullah pun masih lestari Sampai sekarang masih ada Di Turki itu ada Di Mesir juga ada rambutnya Nabi Muhammad s.a.w waslama yang disimpan di museum. Di Turki ada, saya pernah lihat. Di Mesir ada, di Turki ada. Saya alhamdulillah sudah pernah lihat, tapi enggak bisa pegang karena di umumnya di museum diletakkan di satu etalase atau uh, almari kaca ya, kemudian kita hanya bisa melihat dari luar. Ya, tapi itu ada rambutnya Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid itu tadi beliau mendapatkan rambutnya Nabi, kemudian oleh beliau ini, ya kalau orang, mana sih nama itu? Lowo itu istilahnya dipakai jimat dipakai sikep ya, dipakai jimat atau dipakai sikep, kemudian rambutnya Nabi itu diletakkan di selampitanya peci apa ya, di peci kan ada selampitan-selampitan ya dimasukkan. Nah, pecinya itu bukan bukan peci yang istimewa atau bagaimana biasa. Ya bukan yang kotor tapi yang cukup biasa. Cuman anehnya, Sayyidina Khalid bin Walid setiap mau perang selalu mencari pecinya itu. Pecinya itu dipakai. Nah, kalau pecinya itu dipakai karena disitu ada rambutnya Nabi maka timbul semangat yang membaca dan bisa dikatakan sakti lah begitu ya. Kenapa? Karena sehingga Khalid bin Walid kalau pakai peci itu, maka tumbuh percaya diri sehingga beliau bisa membabat dan membunuh musuh-musuhnya. Luar biasa. Ya, parangkali nah, itulah salah satu taburukan yang dilakukan oleh sehingga Khalid bin Walid, sohabat dengan benda-benda milik kabi diantaranya adalah rambut atau sisa rambut dari rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa itu siapa saya kenal Khalid bin ayahnya namanya Al-Walid bin Muhiro orang kafir nah ini dari Bani Makzum Bani Badi Makzum Badi itu ya satu kaum yang dikenal terburu Bani Maksud Sedangkan al Itu salah satu tokoh Bani Maksud Yang dia ini Orang kaya Disamping kaya Anaknya banyak Di zaman itu suatu kebanggaan Bagi masyarakat dari Bani Maksud Kalau orang itu kaya Dan anaknya banyak Kalau kaya saja Tanpa punya anak Ini ya terhormat Tapi kurang atau banyak anaknya tapi tidak kaya, ini juga kurang terhormat di zaman itu. Tapi kalau ada orang yang kaya dan banyak anaknya, wah ini termasuk apa namanya? orang yang sangat menjadi tokoh di zaman itu. Keistimewaannya Al Walid bin Mughirah ini dia senang menyantuni kaumnya. Jadi banyak sekali bukoro masakin di kaumnya itu yang disantuni oleh Anwalid bin Muhyiro. Walaupun dia orang kafir, tapi dalam dunia santun menyantuni ini sangat luar biasa. Sehingga masyarakat Bani Mahzog ini banyak sekali yang mengikuti langkah dan berkibrat setelah taat kepada Anwalid bin Muhyiro. Ya. Al-Walipun Mughiru punya sahabat-sahabat sesama kafir Antara lain Abu Jahal Antara lain Abu Jahal ya. Abu Jahal berbeda dengan Abu Lahab Kalau Abu Lahab adalah paman Nabi Kalau Abu Jahal bukan Orang lain Cuman Abu Jahal ini tidak lama hidup karena dia mati dalam peperangan Lawan umat Islam itu Abu Jahal, jadi di sana ada Abu Lahab yaitu paman Nabi sendiri, paman kandung ya, paman kandungnya Nabi, saudaranya, ayahnya Nabi yang bernama Abdullah, ya, nah, ini namanya Abu Lahab yang di dalam al Alquran eh, dijadikan surat Al Lahab, apa ayatnya? Tabet siaga abilahabibu batam ya, nah, itu. Sedangkan yang ini ceritanya. Si Walid bin Mughiro Punya kawan namanya Abu Jahal ya, Abu Jahal Abu Jahal orang kafir ya, Ini ada ada Runtutannya Kisahnya begini sehingga turunlah Ayat-ayat yang di dibaca Kisahnya begini Al-Walid bin Mughiro Sebagai seorang tokoh Kaumnya Suatu saat dia di jalan Kebetulan dia menemukan atau menemui atau mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan salat. Nabi Muhammad dalam keadaan salat ya tentu ini salat jahriah, ya. salat jahriah itu salat yang baca Al-Qur'annya dikeraskan. Jadi salah satu dari salat maghrib, isya atau subuh. So Kudat al-Walid ini mendekati kok ada orang baca baca sesuatu ternyata situ adalah nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sholat beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana kalau kita sholat membaca ayat-ayat Al-Qur'an dia dengar ke dia nemati dia perhatikan ini ayat-ayat Al-Qur'an ternyata dia merasa taat Merasa heran, ini bagus ini ayat-ayat ini ternyata bagus. Yang dibaca Muhammad ini, kata dia. Tidak pernah aku dengarkan dari mulut seorang pun. Di Mekah atau di kota Mekah. Di Saudi Arabia. Sama sekali tidak pernah aku dengarkan Ini suatu yang luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran. Indah. Keindahannya sangat luar biasa. Kata orang sekarang bersajak dan puitis. Kalau didengarkan enak, nyaman, tidak bosan-bosannya. Itu katanya sahabat Walid bin Mughiro. Padahal orang kafir. Nah setelah Walid bin Mughiro ini mendengarkan sesaat tentang bacaan Quran itu. Maka Walid bin Mughiro datang atau pulang kampung dan cerita. Dia pulang kampung dan cerita. Kebetulan di situ ada beberapa toko-toko Kures. Banyak toko-toko Kures itu ya. Antara lain Abu Sofyan itu toko Kures. Abu Lah sendiri toko Kures ya. Sedangkan antara Bani Makhzum dengan uh, suku Kures itu punya hubungan apa ya, kekerabatan ada terus hubungan dagang juga ada ada hubungan-hubungan lah, idrat kerja sehingga kelompok-kelompok mereka ini sering bertemu kemudian Walid bin Mughiro cerita kepada kawan-kawannya, termasuk juga kepada tokoh-tokoh Quresh -tokoh di saat Walid bin Mughiro cerita, kebetulan yang namanya Abu Jahal kok gak ada Abu Jahal lagi pergi ke tempat lain, ke kampung lain Walaupun bin Mugiroh bilang demikian, Wahai teman-temanku, aku tadi mendengarkan Muhammad itu beribadah kepada tuhan dan membacakan ayat-ayat atau sesuatu yang sangat indah. Aku tidak pernah mendengarkan ayat-ayat tersebut dari mulut manusia manapun. Ini sangat luar biasa. Ya kita coba contoh ya. Ini kalau kita perhatikan. Al-Qur'an yang kita baca tadi itu Ini luar biasa, coba. Kita buka yang kita baca tadi halaman berapa? 993 ayat 20 dari ayat 20 saja yang baru. Kita dengarkan ini. <Sed> Thumma kutila kaifa patar. Ya. Thumma kayf fa fata akhirnya ro thumma nadzar akhirnya juga ro yah thumma afa zawasa akhirnya ro juga thumma adbara wastakbar akhirnya ro juga fa qala in hadza illa sihr yuza Adanya juga oh. cerita panjang tapi dengan nahom-nahom dengan apa ya kalimat-kalimat yang saja bersajar Padahal bukan syair, bukan syair al itu Kalau dilihat Al-Qur'ani isinya itu ya hukum ya Ada hukum halal haram, hukum boleh tidak boleh Bahkan juga hukum bagaimana, kisos bagaimana segala macam Cuma disampaikan dengan bahasa yang indah Bahkan kalau ada orang punya suara enak Dilakukan semakin enak Itu benar hukum Nah coba undang-undang pikiran negara Entah negara Indonesia Negara Amerika Negara Saudi, negara mana saja Bisa disiarkan gini Tidak bisa Undang-undang dasar 45 Maka okay, disiir, tidak bisa Namanya undang-undang Al-Quran ini undang-undangnya umat islam. Tapi bisa disajangkan. Ini sangat luar biasa. Silahkan. Maka ketika Walid bin Buhiro bercerita. Tentang apa yang sudah didengarkan. Dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tentunya. Masyarakat menjadi terkagum-kagum. Dan dalam kutip penasaran ini. Ingin mendengarkan langsung. Bacaan al ...Quran dari Nabi Muhammad s.a.w. Wasallam. Nah, maka terjadilah omong-omong atau isu rasa-rasa di antara mereka begini. Yang senang kepada Walid bin Muhiro, ya otomatis pro mengikuti Walid bin Muhiro. Tapi yang mulai tidak senang apalagi benci kepada Nabi Muhammad... Maka orang-orang yang benci itu, khususnya orang-orang kafir Quraisy, mengatakan demikian. Waduh, Muhiro, waduh, apa? Al Walid bin Muhiro sudah kaget, ikut kepenctut kepada Muhammad. Sudah kepenctut, karena sudah berani memuji. Ya, kebetulan orang-orang kafir Quraisy yang hadir di situ, ini. Cerita kepada Abu Jahal. Karena Abu Jahal gak hadir. Tadikalah Al-Walid bin Muhiro. Memuji Nabi Muhammad. Semua Alaihi alihi wassalamu uji Al-Quran. Maka yang namanya Abu Jahal. Merasa khawatir. Khawatirnya begini. Wahda ini bahaya ini. Kalau sampai Al-Walid bin Muhiro. Terpengcut sama Nabi Muhammad. Kepenjut sudah ikut Tertarik dengan Nabi Muhammad Waduh Kira-kira Bani Mahzum itu akan Maji Islam semuanya Akan masuk Islam semua Saya gambarkan begini ya, ya Supaya memudahkan Saya anggap Arab itu adalah pulau Jawa Alap pulau Jawa Tentu kan ada Apa namanya Suku-suku Pulau Madura ini kan juga termasuk Jawa ya. Jawa Timur malahnya. Nah, saya anggap misalnya kures itu adalah orang Jawa. Saya anggap kures itu orang Jawa. Bani Mahsuk itu orang Madura. Nah, sedangkan tentu pada setiap suku kan ada pimpinan yang sana ditakuti atau disukai. Nah, di Bani Mahsuk itu sebut saja di sana ada tokoh Madura. Katanya apa Abu Jahal Waduh, kalau, kalau sudah Toko Madura ini kepencot Abu Muhammad Untuk mati, Sak Madura akan masuk Islam Apa yang menjadikan kawan, -kawan? Kalau Sak Madura Masuk Islam, misalnya berarti Musuhnya orang Kurek Semakin banyak, betul tidak? Itu yang ditakuti oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya Maka dia mengatakan kepada orang-orang pada masuk sudah mulai besok ya, katanya mulai besok kalau Walid bin bukhiro sudah masuk Islam ikut Muhammad kalian tak usah khawatir nantinya ngasih duit aku gati bos bosnya gati jangan khawatir katanya apalui dah kemudian untuk urusan Walid bin bukhiro kata Abu Jal, jangan khawatir akan aku datangi kalau katanya orang sini tak labrake gitu Tak labrak. Akhirnya didatangi lah Al Walid bin Mughirah. Nah, tatkala Abu Jahal ketemu dengan Al Walid bin Mughirah, saat ini Abu Jahal in menampakkan hati atau wajah yang resah, sedih. Sampai Walid bertanya, "Eh, Abu Jahal, kenapa kamu kok sedih kok pucat gini? Kenapa kok pucat?" Kok pucat? Katanya Abu Jahar Saya tak pucat gimana Saya mikirin kamu Saya dengar kamu sudah mulai kepencut Dengan Omongan Nabi Muhammad Omongan Muhammad maksudnya Al-Quran Lalu kamu, kamu Yang tokohnya orang mazum Sampai kepencut Rusak KAP aturan main ini Katana ini rusak KAP itu barangnya beli. Terus Walid bin Mughirah bertanya, apa kata orang-orang? Ya kamu sudah dijawab, kamu sudah memuji-muji itu apa yang dibicarakan oleh Muhammad. Kemudian Walid bin Mughirah ini ya ucapannya benar juga. Dia datang, dia minta begini. Hei Abu Jahal, kamu kumpulkan orang-orang. Akan aku terangkan semuanya. Maka Abu Jahal secara ringkas ceritanya tersedia mengumpulkan orang-orang yang tadi mendengarkan ucapan Walid, ya. Kemudian beberapa orang dikumpulkan dan banyaklah yang kumpul. Barulah Walid berbukir ini menerangkan. Cara menerangkan begini: Wahai kaumku katanya, kalau engkau mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad, kalau engkau kalian mendengarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Bahwa Muhammad itu mengucapkan ucapan-ucapan indah. Kalian pernah dengar enggak Muhammad itu bicara jorok? Maka dijawab oleh kaumnya. Enggak pernah. Enggak pernah. Kemudian tanya lagi al-Mughiro ini. Mas, maaf. maaf. Coba. Walid ini tanya lagi. Hai hey, kaumku. Kalau engkau... Mendengarkan Ucapan Muhammad selama ini Dia Setahu saya Dia tidak pernah berbohong Apakah pernah Muhammad ini berbohong kepada kalian? Dijawab Tidak pernah Gimana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong Dan Nabi Muhammad selama hidupnya Tidak pernah omong jorok Omong otor, omong kasar, tidak pernah Kemudian Dia mengatakan wahai kawan-kawanku kalau Muhammad ini ucapannya itu adalah ucapan seorang kahin kahin ini dokun, peramal kahin itu peramal peramal apakah engkau pernah melihat Muhammad meramal orang-orang mengatakan gak pernah lah, kemudian apa yang diucapkan Muhammad ini? Ucapannya indah. Ucapannya bagus. Ucapannya tertib. Indah. Pokoknya sudah luar biasa. Dia peramal bukan. Pembohong bukan. Apa lagi tadi? Dokun. Dokun bukan. Malhasil. Jorok bukan, ya luar biasa ini. Saya tak bisa mengatakan ngata katakan apa, cuma saya dengarkan kayak gitu. Maka orang-orang termasuk Abu Jahal juga yang benong menyifati Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia mengatakan, "Terni, tinggalkan aku, Faatah Fakar. Aku akan berpikir dulu." Katanya, Walid bin Muqirah. Tinggalkan aku sejenak, aku tak berpikir. Setelah berpikir, barulah Walid Bin Mugiro ini ngarang begini. Oh, aku sudah tahu sekarang. Ternyata yang paling tepat untuk Muhammad dan ucapannya itu adalah sebagai seorang tukang seher. Karena tukang seher itu kan punya mantra-mantra yang ya memang tidak jelas. Sebenarnya. Bagi orang awam kan mantra-mantranya Jelas berbeda dengan ucapan orang awam lah ini kan banyak kan orang awam mereka Dia tidak tahu Al-Quran itu apa Al-Quran itu suatu yang aneh Bagi mereka Maka dihukumilah oleh Al-Walid bin Muhiro Pokosnya Al-Quran itu diserupakan dengan Mantra-mantra Jelas ya Maka Allah murka kalakala Al-Qur'an dituduh sebagai mantra-mantra seher Allah murka. Maka diancamlah siapa yang bilang Al-Qur'an ini adalah mantra-mantra seher. maka dia akan aku masukkan ke dalam neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Neraka sakor adalah neraka yang membakar kulit. Yang mana setiap kali kulama kulama natijat juluduhum Batal Nahum dulu dan Rohi'rohah. Setiap kali kulitnya orang yang masuk neraka sakor itu terkelupas, maka aku ganti dengan kulit yang baru menempel, kemudian dikelupasi lagi oleh neraka sakor demikian seterusnya. Kita bisa membayangkannya. Kalau misalnya tangan kita ini sedikit aja terbakar, terus terlupas, gimana rasanya panasnya, sakitnya gimana, luar biasa, kita ingin menyembuhkan, kalau tangan kita keconyok api, ya terkena api, kan luka, ya dah, melupas, waktu keconyok api melupas, itu sakit, teman -teman. sangat sakit, kena air juga sakit, betul? Begitu sakit baru selesai, baru sembuh diberi apa namanya? kulit yang sembuh ternyata melupas lagi, terkena air, api lagi, demikian seterusnya. Itulah sifat neraka sakara. Nah, ya, karena Allah murka maka Al-Walid bin Mughirah dan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi menuduh bahwa Nabi itu adalah tukang sihir, mereka akan dimasukkan neraka Sakor itu ringkas cerita dari uh, turunnya ayat ini saya bacakan agar nyambung ya sebenarnya kita membukanya itu dari ayat 11 ya saya baca terjemahannya agar nyambung monggo pak ayat 11 dari Al-Quran yang ada ya. orang yang ingkar urusannya kepada Allah saya terjemahkan saja ya agar lebih ringkas Bacaannya biar nyambung maksudnya. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakan sendirian. Itu maksudnya al-walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu dulu diciptakan oleh Allah dalam kandungan ibunya Cuma sendiri bayi seorang. Ya. Dan aku, aku Allah maksudnya, aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Ini kebetulan al-walid bin Mughirah diberi oleh Allah kekayaan. Ya, dan anak-anak yang selalu bersama dia, anaknya banyak di samping hartanya banyak juga anaknya banyak dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya maksudnya dia diberi keistimewaan pangkat sehingga jadi tokoh masyarakatnya di samping rezeki yang banyak dari Allah kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. ini Walid bin Mughirah sebenarnya ingin terus menambah harta dan dia selalu beli kebun sana, kebun sini banyak dibeli jadi wali Bumbu Hero ini mempunyai kekayaan sangat cukup orang-orang zaman dahulu kala itu yang namanya kaya apabila menjadi tuan tanah yang tuan tanahnya itu tanahnya ditanduri uh, kurma itu satu, yang kedua adalah mempunyai mawasi, binatang ternak yang banyak, jadi satu orang kadang-kadang memiliki satu orang memiliki seribu sampai sepuluh ribu, misalnya kambing atau sapi, ya. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkala menikah dengan salah satu dari istri beliau pernah memberikan maharnya itu seribu seribu kambing, ya. Jadi banyak. Kalau zaman sekarang mungkin bukan kambing ya, banyak mobil barangkali gitu ya kalau orang punya mobil tujuh di satu rumah ya. seorang yang punya rumah bertingkat dan punya mobil tujuh apalagi mobilnya bangsa-bangsa nah, yang paling jelek Innova misalnya yang paling jelek ya Paciru Innova nah, itu baru kelihatan kaya kan demikian kalau orang dulu itu enggak memang zaman itu belum ada mobil ya belum ada mobil adanya mawasi tenak demikian saya lanjutkan Kemudian dia ingin supaya aku menambahnya menambah kekayaan. Maka Allah menjawab, "Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Qur'an. Dulunya memang diberi kekayaan, tapi sejak menentang ayat-ayat Al-Qur'an, maka Allah mengurangi banyak rezeki daripada siapa? Walid bin Mughira. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang, yang memayahkan maksudnya demikian itu besok dia akan di neraka neraka itu uh, tempatnya bergunung-gunung ya ada jurang ada gunung ya jadi jurang-jurang demikian nah, neraka itu setiap setiap tingkatan neraka mempunyai kepanasan yang berbeda-beda yang paling dinginnya neraka adalah pucuk. misalnya apa ya? Orang sini bilangkan bibir ya. Bibir sumur, siapa tau bibir sumur ya. Jadi sumur zaman dahulu kala itu kan ada bulatannya di atasnya itu ya. Nah, bulatannya paling atas namanya bibir sumur. nah, bibir neraka yang paling dingin menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ ada batu-batu yang menempel. Apabila ada orang yang menginjakkan kaki di batu yang berada neraka paling atas neraka paling dingin begitu kakinya meletakkan di batu neraka itu maka yang mendidih adalah otaknya itu paling dinginnya sifatnya neraka maka besok-besok walid benuhiro ini dimasukkan neraka dia soldan Soldannya dia akan payah Seakan mendaki gunung yang tidak sampai-sampai Bukan sekedar gunung Tapi gunung merapi Yang laharnya ini lagi merkah Semacam itu Gambarannya di dunia Gunung merapi yang meredah Kemudian merengkak Dalam keadaan panas yang menganga, Yang merah demikian Maka dia akan mendaki di Gunung tersebut, itu gambarannya Al-Walid bin Muhirum. Innaufakroh akodar. Ya, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Tadi itu. Tak kala dia sudah kehabisan bahan untuk berpikir tentang apa ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi dari mana itu. Oh indah sekali maka dia menetapkan sesuatu ketetapan yang ngarang, ngaco yaitu menuduh Al-Qur'an adalah apa tadi? mantra-mantra sihir katanya. Terus selanjutnya fakutila kaifa qadar, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan sesuatu yang dia tidak tahu? Kemakutila kaifa qadar, kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Tsumman <tutila> adzar, kemudian dia memikirkan Tumma abasa wabasar. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Maksudnya begini. Tidak dia sudah tidak menemukan jawaban untuk Al-Quran. Dia berpikir-pikir. Dia mengarang. Dia menuduh bahawa itu adalah mantra-mantra sihir. Kemudian dia ini tak basam. Ya bermuka masam. Apa ya? Meremut. jawabku, nah, jawab apa? Tidak cocok. Ya. Itu semacam itu. Tumahat barawastakbar kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Sebenarnya Al-Walid bin Muhiro itu percaya bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Dia itu percaya dan dia meyakini, bahkan dia mengakui kehebatan Al-Quran. Cuma karena kesombongan dirinya dengan pengaruh dari Abu jahal ya yang dikatakan oleh Abu Jahal kata orang-orang hai hey, alwalidul muhirah kamu sudah kepencot dengan aku Muhammad ya maka dia marah orang-orang di kampungmu ini rasanya sudah akan ikut Muhammad semuanya kalau demikian kalau memang kamu tidak sanggup merambut eh, apa kaummu biar aku saja yang menjadi bosnya mereka kau usah ikut kamu, kamu sudah kantuk sama Muhammad. Marah ini, Walid menunggu Romarang. Dia mengatakan siapa bilang? Maka dia mengatakan kumpulkan apa? Rakyatku, kumpulkan masyarakatku akan aku terangkan. Itu penolakan karena kesombongan, jelas ya. Fakolainha da illa syahrul. Lalu dia berkata. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah seher yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Nah, ini tuduhannya. Ya. In illa bashar. Ini tidak lain, hanyalah perkataan manusia di zaman dahulu. Mungkin bahasanya saja kita tidak faham. Begitu maksudnya. Ini kan omongan orang-orang dahulu Al-Quran ini. Kata si siapa? Kata si Walid. Sahusli sakor maka aku Allah akan memasukkannya ke dalam raga sakor. Wama adroka masakor. Tahukah kamu apa terakas sakor itu? Datuki wala tadar. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, alia tidak meninggalkan dia ini mati dan tidak membiarkan dia ini hidup. Maksudnya. Orang yang masuk neraka Sakor, dia begitu masuk, terbakar, langsung mati. Tapi begitu mati, oleh Allah dihidupkan lagi. Kemudian terbakar lagi, terus mati lagi, dihidupkan lagi, terus merasakan siksaan yang terus-menerus. macam itu. Tahu Bila Imin? Lawahatun lil bashar. Raka Sakor adalah pembakar kulit manusia. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النار إِلَّا مَلَائِكَةً وَوَجَعَلْنَاهَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَخْفُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَأَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ Kadzalika yudhillu Allahu man yashaa'u man yashaa'u wa ma ya'rifu duna rabbika illahu wa artinya dan tiada kami Allah jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat penjaga neraka dari malaikat ketuanya adalah malaikat Malik siapa malaikat Malik Malikat penjaga neraka Ini khusus neraka sakor saja ini ya Dan tidaklah kami menjadikan Bilangan mereka itu Melainkan untuk kami jadikan Cobaan bagi orang-orang kafir Supaya orang-orang kafir Yang diberi Alkitab menjadi yakin Dan supaya orang-orang beriman Bertambah imannya Dan supaya orang-orang yang beri Alkitab dan orang-orang mu'men itu tidak ragu-ragu supaya orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu. Melainkan dia sendiri, Allah sendiri. Dan sakor itu di arah lain. Hanyalah peringatan bagi manusia. Jumlahnya adalah ayat sebelumnya. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Jadi ringkasnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Raka sakor itu diciptakan oleh Allah. Dijaga 19 malaikat penjaga. 19 malaikat penjaga hanya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat yang sangat menakutkan. Malaikat Malik sejak diciptakan sampai hari kiamat nanti tidak pernah tersenyum. Malaikat Malik itu ah, apa ya? Hanya pernah tersenyum tatkala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu Itu saja beliau tersenyum. Malaikat Malik ini tangan besarnya ini ya, tangan besarnya ini digambarkan standar orang yang apabila orang tersebut berdiri maka kakinya orang tersebut ada di bumi sedangkan kepalanya itu ada di langit. Setinggi apa ya dia? Jadi malaikat malik itu digambarkan setara dengan orang yang bila orang ini berdiri kakinya di mana? Kakinya di bumi, sedangkan kepalanya di langit. Gampangnya ke bulan lah begitu. Gimana tingginya? <tuk> Kalau tingginya segitu, tangan standarnya seberapa? Besar. Kalau tangan standarnya berapa? Jempolannyain sapiro? Nek ngeplak. Assalamualaikum ya. Ya, kalo ada orang loh jati Orang berapa loh jati kumpulkan? Lima ribu orang kumpulkan orang loh jati. Mana orang loh jati yang sakti-sakti? Kalau dikampem sama malaikat malaik, Inna Lillahi wa Inna Lijunjun semuanya mati sudah ya. Itu malaikat malaik. Ini baru satu malaikat yang jaga. Padahal neraka sakor ini 19 malaikat yang serupa dengan malaikat malaik. Sebesar apa itu nerakanya? kalau nerakanya besar tempatnya berarti api yang ada di dalam neraka tersebut juga besar mudah-mudahan rumah tangga kita selamat ya. tidak pernah terjadi musibah apa-apa Cuman kalau kita bercerita andai kata ada bangunan sebesar masjid ini bangunan sebesar masjid ini terbakar terbakar dan tidak dipadamkan terbakar dengan benar-benar terbakar kira-kira panasnya dirasakan sampai berapa meter dari ruangan masjid ini kita mendekat berapa meter luar 10 meter masih terasa panas betul? betul sempat besar ruangan yang terbakar kalau dua kali masjid ini pasti lebih 20 meter masih panas Betul ya? Ini neraka Neraka ini Yang panjangnya berapa tadi? Disanggak atau dijagak oleh malaikat Yang andai kata digambarkan Berapa? Kepalanya di langit Kakinya di? Luar Itulah gambaran tentang Mudah-mudahan pelajaran hari ini menyebabkan kita semakin yakin kepada Al-Qur'an, semakin yakin kepada uh, perintah-perintah Allah, salat dan zakat, puasa, haji. Mudah-mudahan kita selamatkan dari sengatan neraka sakar Allah. Barangkali itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, hadza wa rahumikum, asalamualaikum